Baik saudaraku Walaupun toh siang hari ini Yang namanya Pesisir desa pandangan wetan Sangat begitu panas Namun semangatnya Teman-teman dari mitra manunggal grup Sangat dan teramat luar biasa Baik saudaraku Langsung saja kagak usah banyak bicara Artis yang satu ini Asli kelahiran Kota Udang Sidoarjo Sudah cantik lincah nol lagi Bert Lenta lagi, ada Ramayana juga ada Aura Shooting, ada Mitra Manugal Group, Risa Marsana, Ju Pala. C A ¡Suscríbete Terima kasih bos-bosku sebelah kiri Selamat siang semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh